Baik langsung saja, artis yang satu ini yang anda tunggu-tunggu tentunya, yang anda nanti-nanti sudah cantik suaranya merdu lagi. Dari kota Udang Sidoarjo, dia dilahirkan tentu bareng bersama Ramayana, ada Dizan Soteng, juga ada Petraka, ada Lala Widi Nyupala Pak. Terima kasih Terima kasih Betraka. Masih lanjut? Terus ya. Yeah, terima kasih.